Nasta'inu dihi Wa nasta'inu Wa nasta'idihi wa natuubu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharifalah Wa asha'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wabarika alaihi wa alihi wa sahabatihi wa alttabi'in waba'at Para Baba Salian Tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa kembali setelah kita libur e, dari kajian ini, mungkin lebih dari dua bulan, e, kita kembali di oleh Allah ta'ala di dalam majelis ini dan kita kembali mengkaji masalah-masalah yang berkenan dengan al-akidah. Al-Islamiyah Bahasan kita yang rutin Adalah e, mengkaji Kitab At-Tauhid, jilid 1 Sampai dengan 3 Dan kita baru sedang Mengkaji jilid yang pertama Akan tetapi Pada sore hari ini e, Saya tidak akan mengkaji terlebih dahulu Kitab itu Karena e, kita Nampaknya baru sudah terputus Sehingga eh, Perlu penghangatan kembali Mengingatkan kembali tentang Pentingnya daripada Tauhid ini Dan karena itu eh, Ada baiknya barangkali Kalau eh, saya sampaikan Satu tema yang kaitannya adalah Berkenaan dengan eh, Keistikomahan Yang Tentu kalau kita kaitkan dengan musim Al-Khairat kebaikan pada bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan bertemu juga dengan musim kebaikan pada bulan Dul Hijjah jadi kalau bulan Ramadan kita sebulan penuh adalah Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik di bulan Dul besok kita juga diberikan kesempatan untuk berbuat baik terutama musiman atau trendy di dalam beribadah tetapi sesungguhnya musim-musim ibadah itu dan kebaikan itu pada awal pada hakikatnya adalah merangsang agar kita selalu konstan di dalam beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah maka dari itu saya akan bawakan tema yang eh, saya beri judul dengan Al-Istikomah kalau bahasa Indonesia sudah dikenal juga sebetulnya Istikomah eh Kenapa Saya bicarakan dengan masalah istiqomah Secara eh, Dalil Atau syar'i Sesungguhnya kita mesti Mengingat terhadap Satu atau dua hadis yang dibawakan Oleh Rasulullah S.A.W Dan disampaikan kepada kita Di dalam Hadis riwayat Imam Ahmad Dan Imam Hakim Dan disahankan oleh Sheikh Albani Rasulullah sallam bersabda Kata beliau Laqalbu ibni adama Asyabdu inqilaban Minal qidiri Iza jitamaat ghalyana Artinya adalah kata Rasul Dan hati Anak Adam itu Sungguh Sangat Tidak tetap yakni labil, gitu. sangat labil, berbolak-balik. Seperti halnya, air yang mendidih di dalam apa namanya panci atau tempat masak, gitu. Keder, keder itu tempat masak, air, tempat air, atau apa wajan namanya, atau apalah gitu ya, e, keder, keder itu dalam bahasa Arab adalah tempat mendidihkan air. Kalau di kita namanya apa? Panci begitu Ya itulah Nah e, kalau kita amati Maka sebetulnya Rasul mengumpamakan hati manusia Dengan keadaan air yang mendidih itu Menunjukkan bahwa e, Hati manusia itu tidak tetap Selalu berbolak-balik Maka dari itu kita sebut dengan istilah labil Bayangkan air itu kan Kalau mendidih yang dari bawah ke atas Dari atas ke bawah lalu mungkin bergejolak, kan? lalu eh, apa namanya tidak pernah tinggal diam, selalu berubah-ubah. Nah karena itu, maka hati kita pun seperti itu. Kita tidak tetap pada satu pendirian, kita cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan, kita kadang berpikir A, kadang-kadang berpikir B, kadang-kadang berubah dalam Waktu yang tidak cepat Kadang-kadang sudah lama baru berubah Intinya adalah itu keadaan hati kita Harus kita akui Dan sebelum kita e, Iyakan Wahyu telah mendahului kita Artinya bahwa melalui Rasul Digambarkan bahwa hati kita itu Ternyata bergejolak Hati kita itu ternyata Berubah-rubah e, Dan mungkin saja kalau hati ini Yang menjadi sumber Sumber daripada semua gerakan dan sikap hidup manusia ini berubah-ubah, maka berarti tentaranya pun akan berubah-ubah karena kita masih ingat bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kata beliau ala innafir jasadimudgho bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah idha saluhat saluhat sairul jasadikullihi wa idha fasadat Fasada sa'irul jasadi kullihi Apabila Baik Yakni segumpal darah itu Akan baiklah seluruh Tubuh manusia itu Apabila rusak segumpal darah itu Maka akan rusak pula Seluruh tubuh manusia itu Ala wahiyal qalbu Kata Rasul bahwa segumpal darah itu Disebut dengan Al qalbu Hati itu disebut hati Karena memang Dia adalah berubah-ubah Kolob itu Kalau misalnya Misalnya seperti ini Gampangnya ini kan Harusnya kan begini ya Terbuka Ketika dia berbalik begini Ini namanya istilahnya dalam bahasa Arab maklub Maklub artinya Terbalik tidak? Nah kenapa? Karena dia membalik begitu. Nah kolbu itu adalah Dia suasananya Keadaannya adalah Bolak-balik, terbalik Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Bawah jadi atas, atas jadi bawah dan seterusnya Kanan jadi kiri dan seterusnya Nah karena itu Maka dinamakan hati Karena seperti itu Kita sekarang Menghadapi berbagai uh, gejolak Berbagai uh, apa namanya Gejala, berbagai fenomena Di dalam hidup Dan karena itu maka kita perlu untuk menyikapi dan membekali hidup kita dengan istiqomah. Kalau saja kita bahas kenapa kita harus istiqomah begitu. Selain dari setiap syarai kita disuruh setidaknya ada enam poin kita sekarang harus istiqomah. Secara syarai jelas ya harus istiqomah. Tapi secara barangkali telaah dan akli ada enam poin. poin yang kita menyebabkan harus istiqomah. Pertama, masyarakat kita atau di masyarakat kita sudah merajalela kekufuran satu, kemaksiatan dua, Kesirikan tiga, kemurtadan empat, kefasikan lima. Itu kalau mau dinomori lima gitu ya. Jadi jenis-jenis seperti ini banyak sekali di masyarakat pemusyrika, kekufuran kemaksiatan kefasikan kebidahan kejahilan gitu kan penyimpangan-penyimpangan daripada Islam itu baik yang kecil maupun yang besar telah banyak beredar dan semakin menjadi-jadi setiap hari e, mungkin kalau yang memperhatikan gitu televisi saja sekarang bertambah bahkan ada televisi yang sudah mulai tayangannya 24 jam tentu ini bukan karena saya meliput ya, saya tidak punya televisi tapi maksudnya adalah informasinya begitu bahkan ada televisi yang nyaris semua waktunya itu adalah maasiat nah ini menunjukkan bahwa memang ada misi-misi yang sengaja agar maksiat kekufuran kemaksiatan kefasikan ke apa namanya kriminalitas dan sebagainya itu merajalelah banyak itu bahkan ada yang memberitahu diantara jamaah katanya program impor ya, dari luar apa katanya namanya itu se Sekelompok orang yang Menggemari artis itu Bertemu dalam suatu Malam itu dalam acara e, Tersebut Kemudian dia boleh Menggauli dia artinya mencium dia Dan sebagainya apa namanya itu program apa Itu katanya sampai terjadi Seperti itu Kalau betul informasi seperti itu Itu sesungguhnya telah Mengajari masyarakat untuk Pandai berbuat zina dan berbuat maksiat betul tidak Kalau ini mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak atau hati kita itu tadi tidak di, dibekali supaya kita istiqomah akan semakin e, apa namanya labil saja hati kita ini, betul tidak? Akan mungkin setiap hari akan berpikir benar enggak sih? Benar enggak sih? Lalu akhirnya tidak benar kan begitu. Ternyata menjadi orang benar itu tidak benar gitu kan istilahnya. Karena e, ternyata yang benar itu tambah aneh Yang benar tambah sedikit Yang banyak tambah seperti itu Sehingga dia katakan Ternyata orang banyak begitu kok kita begini gitu. Oleh karena itu mungkin akan berubah Cara berpikir seorang Bisa mempengaruhi Kalau kita tidak punya bekal Untuk istiqomah ini Kita mudah sekarang sekarang menjadi orang yang rapuh Jangankan orang tidak punya bekal Yang punya bekal saja kewalahan Betul tidak Nah ini harus lihat Ini nomor satu Kedua Kedua Kita harus istiqomah karena apa? Karena yang jahil dari kalangan kaum muslimin terhadap islam ini semakin banyak. Yani kejahilan tambah banyak. Dan keasingan islam ini tambah jadi. Sunnah disebut bid'ah, bid'ah disebut sunnah. Benar disebut tidak benar, tidak benar disebut benar. Itu tidak. Kaum muslimin sudah tidak punya lagi kendali dan kriteria di dalam mengukur. Walaupun ini sudah lama sebetulnya, tapi sekarang semakin jadi-jadi. Dari dulu kaum muslim itu selalu pakai dalilnya kaum musyrikin sebetulnya. Kaum musyrikin dulu pakai dalil itu, sekarang kaum muslimin masih pakai dalil itu. Pernah saya sampaikan sebetulnya dalil ini, tapi ini sebagai mengingatkan saja dan bukti. Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قَلُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَهِ آبَانَ Betul tidak? Ini ayat Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin Ikutilah oleh kalian apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian Apa yang diturunkan oleh Allah itu? Al-Quran, hidayah Apa tanggapan mereka? Tanggapan mereka adalah bal ma abana. Justru Kami cukup puas mengikuti Apa yang kami temukan Dari nenek moyang kami <tuh> Ini kan dalil klasik itu tidak Dalil ini masih dipakai di banyak Kalangan kaum muslimin Kalau ini lusunahnya Kata dia mana orang Kakek nenek moyang kita dulu tidak begitu Betul tidak Ini menunjukkan dulu kaum muslimin yang pakai dalil itu Sekarang kaum muslimin yang pakai dalil itu Kan ironis Nah ini menunjukkan kejahilan, oleh kantor kejahilan seperti itu dan banyak lagi, sudah banyak, dan kalau kita tidak istiqomah, kita akan menjadi tambah aneh dan tidak punya pegangan, kejahilan tambah tumbuh, sementara kita tidak punya kesiapan untuk membekali dan menangkalnya, berikutnya, kenapa kita harus istiqomah, karena orang yang komitmen dengan Islam, Yang konsisten dengan Islam Semakin hari semakin sedikit Kalau kita presentasikan Misalnya 230 juta 87 persennya kaum muslimin Atau 80 lah begitu Kira-kira 170-175 juta Adalah kaum muslimin Tetapi ternyata kan kenyataannya Menunjukkan bahwa Islam ini aneh Di tengah-tengah kaum muslimin Yang mayoritas itu sendiri, betul tidak? Kalau demikian maka kita mestinya perlu istiqomah supaya kita walaupun orang yang konsisten dengan Islam itu sedikit tapi kita tidak tergoyahkan karena kita punya pendirian. Jangan ber itu karena yang ikuti banyak maka kita, kita ikut istiqomah. Kalau yang ikutinya adalah sedikit maka kita menjadi meninggalkan Islam itu. Menjadi murtad. Dan karena itu maka kita perlu istiqomah. Sekarang orang yang menjalankan sunnah Mengikuti kebenaran yang hakiki sesuai dengan paham yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Tambah sedikit, tambah hari tambah sedikit, tidak berimbang Pertumbuhan dan pertambahannya adalah sangat tidak rasional Dan karena itu kita harus istiqomah Kalau tidak istiqomah nah kita akan dilahap Ketiga keempat Kenapa kita harus istiqomah? Karena Orang yang mendukung kita Orang yang menolong kita Orang yang mensupport kita Untuk menjadi orang benar Juga tambah langkah Betul? Ya. Cari dukungan Siapa yang mau dukung? Apalagi sekarang kan publikasi telah menguasai Bahwa orang yang misalnya mungkin berjenggot Itu adalah Kalau internasionalnya adalah pengikut Usama bin Ladil Al-Qaeda Atau kalau yang dekatnya katanya Pengikut Amroji Ya, saya baru dengar baru beberapa hari katanya orang yang bawa tas di dalamnya ada Al-Quran pergi mengaji, ikut pengajian ini jamaahnya Amroji gitu. <laughs> bayangkan dari kalau kriteria lokal Amroji kriteria internasionalnya Al-Qaeda atau Usama bin Laden kan gitu. betapa kalau kita lihat justru publikasi sudah menguasai demikian rupa bahwa orang yang mau menjalankan Islam itu citranya dibuat jelek, tidak Sehingga bagaimana kita cari dukungan, justru mereka memberikan opini yang sedemikian deras dan kuat, supaya kaum muslimin yang komitmen itu tambah minder, tambah minder. Kurang dukungan, kalau orang kurang dukungan, kalau tidak istiqomah, bahaya ikhwan sekalian. Iya kan? Kalau orang dukung, kata dia orang tua saja, ada yang konsultasi, ikhwan. Nah boleh kamu nikah tapi istrinya yang kerja Misal ya kan Ini baru-baru saja ya kan? Jadi aktual Boleh saya izinkan katanya kriteria Satu, dua, tiga Bisa ditelelir tapi satu Gimana Ustadz katanya Suami istrinya itu harus yang bekerja Yang karir Wah mentok nih dengan kaedah, gitu kan Ini kan jadi sebetulnya dia mengalami tantangan Jadi sunnah itu ada tantangannya, bukan dapat dukungan malah tantangan. Dan lain-lain gitu. Yang kelima, kita harus istiqomah sekarang ini karena ternyata e, serangan dan e, ancaman luar, jadi yani musuh-musuh Allah, orang-orang kafir semakin e, apa deras, semakin hebat. Baik itu dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial, budaya, betul tidak? Dari sisi media massa dari sisi pemikiran, dari sisi militer, semua nyerang. Sebagaimana disabakkan, Rasulullah yusaku an tada'a alaikumul umamu kama tada'a alaikumul akalatu ila qas'atihah. Kau muslimin dan islam nyaris menjadi... objek eh kroyokan ya, dari musuh-musuh Allah. Oleh karena itu, ini perlu istiqomah karena apa ternyata orang kan kalau sudah musuhnya banyak tambah waspada. Itu tidak. Ada musuh satu aja waspada. Gimana kalau musuhnya banyak lalu kita tetap saja menjadi bengong kan? Tidak sehat secara berpikirnya. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita bahwa musuh-musuh Allah dari berbagai penjurus yang mengintai terhadap Islam dan kaum muslimin kita perlu istiqomah terhadap pendirian kita, terhadap akidah kita kalau tidak punya maka bahaya, kita bisa dibeli kita bisa korban prinsip dan lain sebagainya yang keenam, kita harus istiqomah karena berbagai pola pikir berbagai konsep berbagai ajaran berbagai sekte sudah juga Berada di hadapan kita, artinya menantang kita. Yang lokal, yang internasional gitu kan, sudah banyak. Ingkar sunnah ada. Yang berdasarkan pada Quran sunnah tapi pemahamannya menyeleweng, ada pahamnya sendiri juga banyak. Yang mengaku ahli sunnah jamaah tapi tidak ahli sunnah jamaah juga banyak. Bingung kita. Kalau kita tidak punya patokan-patokan yang jelas, konstan dan standar, Kita akan menjadi orang yang juga labil. Lalu, hanyutlah sudah. E, Terlalu waktu utama sekarang yang sedang trendy dan sengaja di skenario untuk menguasai publik adalah seperti halnya Islam Liberal. Jil, jaringan Islam Liberal. Tulisan-tulisannya, suara-suaranya melalui radio, lalu seri elektronik juga di televisi dikumandangkan, bahkan sengaja ditawiyangkan e, dialog dan debat yang sebetulnya tidak profesional, tidak proporsional, lalu e, tidak sehat diperlihatkan, tapi orang sudah kadung lihat kan, itu pentingnya bukan urusan menang kalah sebetulnya, tidak menang tidak kalah itu sudah rugi kaum muslimin, karena apa ternyata isu itu, ataupun pemikiran itu ada di lapangan dan bagi orang yang mungkin akalnya lemah, hatinya lemah, termakanlah sudah virusnya masuk ke dalam dirinya dan itu menjadi bahaya. Al-Qur'an bisa direvisi, rasul bisa diedit, bisa dikritik dan sebagainya gimana gitu kan akhirnya. Islam itu hanya sekaratnya sendiri, betul tidak? Nah, kalau sudah Islam seperti ini yang disebarkan, nah kita tidak istiqomah jadi apa? Nah, beli buku saja kita bingung. Antum mau beli, mau punya nih sekarang semangat Kita semangat mau beli apa informasi tentang Islam Tentang Islam, mempelajari Pergilah ke toko buku, datang ke toko buku Sekian macam, ragam buku Yang mana yang harus dibeli tidak tahu Akhirnya kayaknya ini bagus nih, mantap nih Karena sesuai dengan dunia kontemporer, aktual dan sebagainya Dibeli, gak tahunya racunnya ada di situ Ya tidak Nah Oleh karena itu hati-hati kalau kita tidak Istiqomah rawan sekali pada zaman sekalian sekarang ini kaum muslimin akan mudah terkena dan itu adalah bagian dari sasaran jadi kewaspadaan harus selalu ditingkatkan dan tentu kita harus lebih karena kita sedang memelihara status kita sebagai orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dikatakan Istiqomah apa Istiqomah itu kita harus ist maksud Istiqomah itu apa Di dalam bahasa Arab Di dalam kamus-kamus Maksud istiqamah itu adalah Kita harus i'tidal Kita harus istiwa Itu bahasa aslinya I'tidal itu artinya Kata orang Jawa itu jejeg gitu ya Panceg begini Tidak doyong ke kanan Tidak doyong ke kiri Tidak terhempas oleh badai Tidak tertiup angin Orang seperti itu namanya apa? Tegar pendiriannya, betul tidak? Itu orang istiqomah namanya Tidak e, tergoda oleh jabatan Tidak tergoda oleh uang Tidak tergoda oleh wanita Walaupun bagaimana Lihat kebenaran Kalau kebenaran menunjukkan begini Dia harus tetap begini Bagaimanapun harus begitu Itu nama istiqomah Iya tidak Zaman sekarang, zaman yang krisis kan seperti ini Orang jangankan yang kaya, yang miskin, yang kaya pun sekarang sudah pusing, tujuh keliling. Gimana nih mikirkan tentang keadaan yang tidak selalu tetap seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu istiqomah dan iktidal tadi harus dipahami dengan sesuatu yang tegar dan tidak boleh goncang. Dengan tentu cenderung kepada kesesatan dan kebadilan. Kedua, dalam makna yang lain adalah istiwa. Istiwa itu lurus, rata. Kalau orang lurus, kalau orang tentu permukaannya rata gitu ya, e, jalan itu rata permukaannya, sebetulnya perlu resiko besar. Dunia ini kan penuh dengan gerikil, dengan naik dan turun, ini harus rata. Belok-belok harus lurus, buat lurus. Artinya adalah kalau kita ingat dengan jalan tol, maka yang tidak rata harus di silinder, gitu berarti perlu mahal biaya. ketika nyebrang sungai harus buat jembatan berarti resiko juga ketika naik gunung gunungnya harus dipapas gitu kan dihilangkan semua ada resiko tapi karena kita harus istiqomah semua harus kita jalani karena inilah kebenaran jangan plintat plintut itu tidak angin ke sini ikut ke sini yang nah ini namanya orang tidak istiqomah jadi sebetulnya istiqomah itu kalau dalam bahasa Indonesia eh, orang yang apa namanya konsisten tidak plinplan tidak apa namanya? embalelo katanya ya. Tidak eh, apa tadi saya katakan tuh eh, labil ya. tidak eh apa? manframencle ya. Apa jadi sebenarnya banyak kan? Manframencle, inkonsistensi, kemudian eh embalelo dan sebagainya. Intinya orang yang ternyata hidupnya Banyak terpengaruh dan terombang ambing oleh keadaan sekitar Itu adalah orang yang tentu adalah orang yang tidak istiqomah Intinya juga sama Orang yang selalu adaptasi dengan lingkungan Itu juga adalah Lihat dari adaptasinya Kalau adaptasinya terhadap juga kebatilan ikut adaptasi Itu orang namanya tidak istiqomah Nah itu para jamah sekalian Nah sekarang saya bawakan Bagaimana para ulama Termasuk para khulafa ar-rasyidin Yang 4 mendefinisikan istiqomah Sehingga kita harus paham Istiqomah menurut para sahabat itu apa Abu Bakar as-siddiq Radiyallahu anhu Mengatakan bahwa istiqomah itu Adalah kata beliau An la tusrika billahi syai'an Kata beliau istiqomah adalah Kau tidak boleh Menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Kita paham seolah-olah istiqomah itu kan akhlak, betul tidak? Yani perilaku sehari-hari Tetapi ternyata Abu Bakar al-Siddiq mengartikannya dengan tauhid Artinya adalah kata beliau tidak boleh seseorang yang ingin dikatakan istiqomah lalu dia menyekutukan Allah Kalau kita ambil sampel sesungguhnya Orang yang menyekutukan Allah Orang yang menduakan Allah Orang yang taat pada Allah juga taat pada yang lain. Orang yang beribadah karena Allah tapi juga karena yang lain, sungguh orang seperti itulah tidak istiqomah. Karena dia tidak punya pendirian, itu tadi itu tidak. Tidak yakin. Kalau orang yakin sudah saja bergantung hanya pada Allah, beribadah hanya pada Allah, betul tidak? Itu baru istiqomah. Tapi kan orang ini blin plan gitu, maka ragu kalau pada Allah tidak jadi, maka dia juga bergantung juga pada paranormal. pada jin, pada pohon beringin, pada macam-macam ya. Itu adalah bentuk bahwa dia tidak istiqamah. Dan karena itu hati-hati berbuat syirik berarti tidak istiqamah. Kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengartikan bahwa istiqamah itu artinya adalah kata beliau engkau konsisten terhadap perintah Allah dan larangan Mana perintah Allah, kita tetap berada di atasnya Menjalankannya, taat Mana larangan Allah, kita jauhi, jangan dekat-dekat Itu adalah istiqamah Nah kalau orang itu terkadang perintah dijalankan Terkadang, walaupun tentu kita pahami bahwa kita tidak masum ya tidak Artinya adalah bahwa kita bisa saja menjalankan Sekali-kali melanggar Tetapi maksudnya adalah Kebanyakan sikap hidup kita itu adalah istiqomah Dalam artian berusaha keras Untuk menjalankan dan konsisten dengan perintah Allah Dan jauh daripada larangan Allah subhanahu SWT Ini definisi ini dikatakan oleh Umar bin Khattab Bahkan kata beliau ditambah Wala anhu Jangan eh, apa namanya Takut, goyah, karena ada Sa'lab, sa barangkali Serigala gitu. Walaupun dari Serigala tetap kita tegar Maksudnya adalah betapapun resikonya Kita harus betul-betul konsisten Tidak boleh korban Prinsip gitu. Mana larangan kita pegang Mana e, larang Mana perintah harus kita pegang Mana larangan harus kita jauhi Walaupun kata beliau itu Serigala di hadapan kita Ini adalah sungguh ketegaran yang sangat namanya Karena orang itu sama kecoa sejarah yang lari Itu tidak gimana sama serigala ya tidak. Nah oleh karena itu istiqomah berarti keseriusan Nah oleh karena itu e, ini adalah yang kedua Yang ketiga Rasman bin Affan anhu, Kata beliau istiqomah artinya ikhlas Ikhlas itu kalau diartikan ikhlas minimal dengan dua saja sesungguhnya Islam secara menyeluruh karena ikhlas artinya adalah tulus ikhlas artinya murni kalau ikhlas artinya tulus ya jangan eh, ngo jangan apa namanya ngersula kata orang karena kita ikhlas maka dengan penuh kerelaan, dengan penuh pasrah ketika kita menjalankan Islam ini jangan ada unsur paksa jangan ada unsur eh, kita ini terpaksa kita harus dengan rela dan tunduk patuh dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu baru Istiqomah kedua kata beliau adalah bisa diartikan dengan ikhlas ini ikhlas dalam artian murni kalau Islam dihlas diart diartikan dengan murni maka sesungguhnya Sama dengan definisi yang diberikan oleh Abu Bakar Asyiddiq tadi Artinya tidak boleh berbuat syirik Nah para e, jamaah sekalian Sesungguhnya istiqomah itu artinya adalah Kita harus tulus beribadah kepada Allah Dengan penuh pasrah Tidak boleh ada terpaksa Dan tidak boleh munafik, tidak boleh mendua Yakin kepada Allah saja Itu baru istiqomah Misalnya masalah rizki Masalah e, status Masalah ketenangan jiwa Masalah ketentraman Masalah keamanan Semua ini adalah harus berasal tulus pasrah Hanya murni dari Allah dan untuk Allah Pada Allah Ali bin Abi Thalib Dan Abdullah bin Abbas mengartikan Istiqamah artinya adalah Ada ul kata beliau Artinya Adalah menjalankan Sesuatu yang farduh fardu itu sendiri ada dua ada fardu yang harus dilakukan, ada fardu yang harus ditinggalkan, betul tidak fardu yang harus dilakukan namanya perintah, fardu yang harus ditinggalkan namanya larangan kalau kita pahami dalam arti seperti ini, beliau sama dengan apa yang dikatakan oleh siapa Umar bin Khattab betul tidak, subhanallah mereka beda-beda sebetulnya ungkapannya, redaksinya tapi sebetulnya sudut sama Kita harus murni, tulus pada Allah Kita harus tidak boleh mendua, kita tidak boleh Syirik Kita harus berada tetap diada di atas perintah Allah Dan harus jauh daripada larangan Allah Itu kan artinya din semua Artinya kalau kita mau dikatakan orang istiqamah Maka kita harus jauh lepas dari koridor din Semua kiasannya, semua ukurannya, semua standarnya adalah din Orang yang selalu kembali dan merujuk kepada din Orang yang istiqomah Orang yang kemudian sekali merujuk pada din Karena mud Kalau tidak mud Maka dia kelayaran, keluyuran Kesana kemari mencari pendirian Selain daripada al-islam Maka orang seperti itu adalah tidak istiqomah Terakhir saya bawakan adalah Definisi Ibnu Rajab Al-Hambali Kata beliau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali Istiqomah itu adalah meniti jalan lurus dalam kurung yaitu Islam tanpa plintat-plintut kanan kiri atau tengak-tengok lah kanan kiri. Jadi ini menurut uh, versi definisi Abdul uh, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kata beliau, meniti jalan lurus. Apa jalan lurus itu Islam kata beliau. Jangan pengar tengok, tengok kanan kiri, berarti yang di kanan itu kekufuran, yang di kiri itu kemaksiatan, penyimpangan dari semua jalan Allah. Betul tidak? Intinya sama juga sebetulnya isi isinya adalah kita harus tepat berada di atas syariat Allah, yaitu din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Ini istiqamah artinya. Dari mulai sejak zaman sahabat sampai Ibnu Rajab Al-Hanbali mengartikan istiqamah itu sebetulnya substansinya bahwa kita harus konsisten, harus komitmen di atas jalan dan koridor dinul Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menjalankan di luar itu, itu bukan orang yang istiqamah. Para uh, jamaah sekalian, itu definisi istiqomah Berikutnya, kenapa kita atau Tadi dikatakan, kalau tadi mengapa kita harus bahas istiqomah, perlunya istiqomah. Sekarang, dasar bahwa kita harus istiqomah apa? Dalilnya begitu kan, bahwa kita harus istiqomah itu apa? Pertama adalah, misalnya kita lihat di dalam surat Hud ayat 112. Dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman Fastaqim kama umirta Waman taba ma'aka Wala tabgaw Innahu bima ta'amaluna basir Fastaqim maka istiqomahlah Kama umirta Seperti yang telah diperintahkan kepadamu Waman taba ma'aka Beserta juga orang yang tobat Denganmu Wala tabgaw Jangan kau melampaui batas Inna bima ta'maluna ta basir Sesungguhnya Allah Terhadap apa yang kalian lakukan itu Mengetahui, melihat Para jenang sekarang Kalau kita tadaburi Ayat ini Setelah Allah memerintahkan kita istiqomah Pastakim kan artinya istiqomahlah -tul -tul. Istiqomahlah engkau Seperti apa yang diperintahkan Berarti istiqomah adalah sesuatu yang diperintahkan Artinya kita istiqomah Hukumnya wajib Dan kemudian setelah perintah ada larangan Apa larangannya Jangan kau melampaui batas Berarti orang yang tidak istiqomah Tahuud Seperti itu kan sebetulnya Orang yang tidak istiqomah Artinya adalah telah toho Telah melakukan apa yang disebut dengan Melampaui batas Tahuud artinya adalah orang yang Kebalikannya adalah istiqomah Nah para jalan sekalian Istiqomah wajib melampaui batas adalah haram kalau demikian maka kita harus memahami dan menjalankan bahwa dan memahami pula bahwa Istiqomah artinya kita harus berada di dalam lingkaran lingkaran apa syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh keluar batas daripada batasan itu orang yang melampaui batas melangkahi batas melangkahi batasan-batasan dan ketetapan dan aturan Allah dan rasulnya orang itu bukanlah orang yang istri iqamah Berikutnya di dalam ayat yang kedua adalah Allah berfirman misalnya dalam surat Fussilat ayat 6 Di dalam ayat ini Allah berfirman qul innamana mislukum Sesungguhnya katakan ya Muhammad sesungguhnya aku ini basyarun manusia mislukum seperti kalian yuha diwahyukan kepadaku Yan ini manusia biasa Rasul itu kata beliau tapi bedanya Allah diberi Rasul itu diberi wahyu yuha ilaihi yaitu diberi wahyu ilahu wahid. apa isi wahyu itu? yaitu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu siapa yang satu itu adalah Allah setelah kita tahu bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah maksudnya Allah berfirman fastaqimu ilaihi Maka istiqamahlah, tegarlah pendirian, ikhlaslah Jangan berbuat sekutu dengan yang satu itu Wastaghfiruhu dan mintalah ampun kepadanya Kepada siapa? Pada Allah SWT Dan raka wellah bagi mereka orang-orang yang musyrik Perhatikan nanti kalau pulang ke rumah Dengan seksama bahwa ternyata Allah setelah menyatakan Tuhanmu itu satu Yaitu Allah Lalu istiqomahlah Berarti kedua Ketiga Maka kata beliau istighfarlah Lalu dikatakan yang keempat Neraka wil bagi mereka orang yang musyrik Ini semua ada kaitan betul tidak Artinya adalah Kita harus menyatakan bahwa Allah adalah satu Ilah kita adalah satu yaitu Allah Setelah kita tahu Kita beriman pada Allah Kita tahu bahwa Allah adalah al-haq Dan semua yang Bersumber daripada al-haq adalah al-haq. Allah berfirman misalnya, Allah itu kita tahu diantara nama Allah adalah al-haq. Dan ternyata yang apa saja yang berasal dari al-haq itu al-haq. Karena tadi al-haq kumir-rabbika. Seluruh kebenaran itu berasal dari Allah. Dimana Allah itu adalah haq Betul tidak? Oleh karena itu, Semua yang bersumber daripada al-haq adalah al-haq. Betul tidak? Setelah kita tahu bahwa itu adalah al-haq, Allah itu adalah satu ilahu wahid adalah Allah itu sendiri maka Istiqomahlah berpegang teguh dengan pendirian ini fastaqimu ilahi betul tidak lalu berikutnya kalau seandainya di dalam upaya dan proses kita di dalam Istiqomah tadi kepada Allah dan iman pada Allah itu ternyata ada kealpaan ada kekeliduan ada kesalahan segala minta ampun pada Allah betul tidak segaralah minta ampun pada Allah tetapi yang keempat kalau tidak tidak menyatakan Allah itu adalah satu yaitu beriman hanya pada Allah, tidak istiqamah dan tidak minta ampun, Allah nyatakan waailul muslimin. Seolah-olah yang tidak melakukan tiga hal itu adalah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu kalau diingat-ingat dengan perkataan dan definisi Abu Bakar As-Siddiq Dan Osman bin Affan relevan sekali Seolah-olah mereka berdalil dengan ayat ini Untuk mendefinisikan bahwa istiqomah artinya adalah tidak berbuat syirik Atau ikhlas kepada Allah Betul tidak? Jadi kita bisa terima definisi istiqomah itu adalah ikhlas Dan definisi istiqomah itu adalah tidak menyekutukan Allah Karena ternyata kalau kita tadaburi ayat ini adalah dasarnya Jelas Nah oleh karena itu Para jama sekalian, istiqamah adalah suatu keharusan, instruksi dari Allah ta'ala Orang yang tidak istiqamah, nanti Allah gabungkan orang itu dengan orang-orang yang musyrik. Sedangkan orang yang musyrik adalah orang yang tidak berhak mendapatkan ampunan Allah. Dan karena itu, bisa dimungkinkan orang itu termasuk orang yang khalidun, mukhaladun, jinnar. Kekal di dalam raka, na'udzubillah, jinnar. Berikutnya adalah Pahala Atau satu hadis ya Masih-masih perintah Dari salah seorang sahabat bernama Sofyan Bin Abdullah As-Sakofi Kata beliau Kultu ya Rasulullah Wahai Rasul Kulli bil Islam Katakan padaku Di dalam Islam ini Dalam masalah Islam ini Kaulan satu pernyataan La anhu aku tidak akan lagi bertanya Kepada seorang pun setelah engkau Artinya apa? Ini satu adalah maknanya Bahwa pertanyaan ini hanya akan aku tanyakan pada engkau saja Yang kedua adalah Bahwa Saya akan yakin Apapun jawaban engkau Saya tidak perlu lagi tanya pada orang lain Betul tidak? Itu maknanya diantaranya Bisa dua arti Saya tidak akan lagi bertanya pada orang setelah engkau Artinya adalah Saya setelah ini tidak akan lagi nanya pada orang lain tentang masalah itu Berarti yakin bahwa jawabanmu adalah jawaban yang benar ya tidak Ini maksudnya iman Yang kedua Saya tidak perlu lagi memberikan jawab, pertanyaan pada orang lain Karena sudah cukup dengan modal jawaban dari engkau Ini dua, dua maksud pada pertanyaan ini Lalu kata Rasulullah sallallam Qul amantubillah Summastaqim Kata beliau katakan oleh beriman kepada Allah Kemudian setelah itu istiqomahlah Istiqomahlah Istiqomahlah, istiqomahlah kan perintah itu Kalau begitu Maka kalau kita ingin mendapatkan Jawaban yang pamungkas Di dalam konsep hidup ini Seperti yang dikatakan oleh Sofyan al-Faqofi ini Maka kita harus beriman pada Allah Dan setelah beriman pada Allah Lalu kita istiqomah Ini adalah konsep Atau kiat hidup sukses lah istilahnya Kiat hidup sukses itu Kuncinya adalah Beriman pada Allah lalu istiqomah Nah Apa cukup betul sudah cukup beriman pada Allah Lalu istiqomah begitu Cukup karena apa? Orang yang beriman pada Allah Akan beriman juga pada apa saja yang berasal Dari Allah Betul tidak Dan setelah itu Pernyataan beriman itu kan tidak lepas dari tiga Dia harus yakini dalam hatinya saya yakin yakinnya bahwa itu adalah benar Yang kedua Dia harus ikrarkan dengan mulutnya bahwa Benar-benar yang diyakin dalam hati itu adalah Benar juga menurut mulutnya Dan yang ketiga Semua itu diaplikasikan, dibuktikan, diwujudkan Dengan aksi hidup Di dalam hidup dan kehidupan dia itu baru orang yang beriman pada Allah dan benar-benar istiqomah. Orang yang mengatakan lisannya beriman pada Allah tapi hatinya tidak beriman bukan istiqomah namanya munafik. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian istiqomah menjadi suatu keharusan. Harus, kalau tidak istiqomah berdosalah kita. Ada satu hal yang menarik yang perlu kita jadikan sebagai motivasi Apa sih keistimewaan istiqomah Kalau kita istiqomah misalnya Maka Apa yang Allah Berikan jaminan pada kita Coba kita renungkan Firman Allah di dalam surat Hussilat lagi ayat 30 Sampai dengan 32 Di dalam surat pusilat ayat 30 sampai dengan 32 ini Allah berfirman Innaladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu Innaladzina sesungguhnya orang-orang qalu mengatakan Rabbuna Tuhan kami Allahu adalah Allah Ini kan berarti ikrar, betul tidak? Ikrar itu harus diyakini dalam hati sebelumnya Kalau ikrar saja hanya ikrar hatinya tidak meyakini Tadi dikatakan munafik, betul tidak? Berarti hatinya beriman pada Allah, mulutnya beriman pada Allah, dan sikapnya juga beriman pada Allah. Setelah itu sumastaqamu, kemudian orang itu beristiqamah. Berarti ada kata istiqamah di sini. Iman pada Allah dan setelah menyatakan beriman pada Allah lalu istiqamah. Apa? Ternyata janji dan garansinya. Allah berfirman, "Tatanaazzalu 'alaihimul malaa'ikatu." Malaikat akan turun kepada dia. Menyatakan malaikat itu Memberi kabar gembira Jangan kau takut Jangan kau sedih Siapa yang mengatakan ini? Malaikat Nah kalau seandainya Kita sedang menghadapi kesulitan Lalu ada orang yang memberikan support pada kita Jangan takut Jangan sedih Kira-kira orang ini akan apa yang terjadi? Akan tumbuh percaya diri Betul tidak? Akan menjadi orang yang berani dan akan menjadi orang yang akhirnya punya sikap optimis di dalam menghadapi kenyataan. Apalagi kata-kata jangan takut. Jangan takut itu biasanya terhadap sesuatu yang akan datang atau terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kira-kira jangan takut. Kata-kata takut itu terhadap sesuatu yang lalu atau yang akan datang. Ya, akan datang. Jangan takut, hadapi saja. Maksudnya yang akan datang. Kalau yang sudah lalu itu jangan kau bersedih. Ada orang bersedih terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, tentu belum. Belum terjadi, belum sedih gitu kan. Masih baru khayalan gitu kan. Kalau yang namanya menyesal sampai sekarang belum menikah gitu kan. Itu kan karena sebetulnya sudah menikah dulu, tetapi sekarang belum Menikah itu berarti sudah sebetulnya ya? tidak Tapi ternyata tidak terjadi Nah para jalan sekalian Orang yang istiqomah itu ternyata Adalah jangan takut terhadap Masa depan, jangan sedih terhadap Sesuatu yang telah berlalu Itu manusia butuhkan betul nih Namanya bebas dari takut dan bebas Dari sedih, itu tidak Yang ketiga bukan hanya itu Dan beritahu kabar gembira Bahwa kalian dijanjikan Surga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Apabila istiqomah Kalau istiqomah Janji Allah Allah akan berikan surga Artinya orang yang tidak istiqomah Pasti tidak diberi surga Bukan hanya itu Allah teruskan dalam firmanya Nahnu awliya'ukum Kami nahnu awliya'ukum Penolong-penolong kalian Wali-wali kalian penanggung jawab kalian, penjamin kalian dimana? fil hayati dunia di kehidupan dunia ini wa fil akhirah dan di akhirat kelak nah ini kan namanya seluruh alam Allah yang jamin pada kita kenapa kita masih sedih, kenapa kita masih ragu kita semakin percaya diri mesti nyabut ya apalagi yang menyatakan Rabbul Alamin tidak mungkin berbohong oleh karena itu orang yang istiqomah sungguh harus tumbuh di dalam dirinya Semakin yakin, semakin itu mempercaya diri Semakin berani, semakin optimis Di dalam menghadapi kehidupan ini Bukan takut Bukan hilang kendali Dia justru ketika menghadapi masalah Yang menyebabkan dia goncang tadi itu Dia tegarkan dirinya dengan iman kepada Allah dan istiqomah Lalu dia katakan Sesungguhnya apa yang ditawarkan itu Apa yang ada di samping kanan kiri itu Sesungguhnya semuanya hilang Karena apa? Karena sesungguhnya E, tidak ada yang hakiki Kalau mungkin e, diingat Tentang apa yang saya sampaikan di khotbah Jumat kemarin Ada orang-orang yang subhat terhadap Memiliki e, subhat dalam dunia ini Lalu mereka punya tiga, ya tidak? tiga Itu mudah-mudahan masih ingat di khutbah Jumat kemarin Oleh karena itu e, Kalau orang subhat terhadap dunia Tidak akan lagi subhat Karena apa dia harus istiqomah Dia harus lenyapkan subhat-subhat itu dengan Iman dengan yakin pada Allah dengan Istiqomah itu lalu kata Allah wa ta'alawalakum Fiha mataskahhi amamppun di surga itu seluruh apa yang engkau mau Allah berikan walaupun piha mata dan semua yang disediakan adalah untukmu nuzulam bin qhurrohim sebagai penghormatan terhadap yang disediakan terhadap orang-orang yang berhak dan e, berasal dariqahur yaitu yang maha pengampun rohhim yang maha penyaingnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Nah para ajaman sekalian Jadi e, wajib istiqomah itu Dan ternyata Yang wajib ini pun Kalau kita lakukan ternyata pahalanya adalah besar Di antaranya adalah Tadi yang saya bacakan Dan berasal daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Waktu sudah jam e, 19.30 e, Sisanya adalah Tinggal Sendi-sendi istiqomah dan kiat-kiat istiqomah ini nampaknya bisa dalam bentuk tanya jawab kalau tidak dalam bentuk sesi lain bahwa intinya adalah kalau kita ingin istiqomah itu rukunnya apa saja yang perlu kita perlu perhatikan tiang-tiangnya yang membuat istiqomah kita menjadi berdiri menjadi tegak itu apa saja